Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man fala mudilla wa lah, man fala hadiya lah. wa ashhadu an la illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الدعاء إلى شهادة الله لا إله إلا الله باب الدعوة mengajak manusia kepada syahadah الله لا إله إلا الله وقال الله dan firman Allah taala qul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. katakanlah inilah jalanku jadi arti dari firman Allah dalam surat Yusuf ayat 108 tersebut adalah katakanlah inilah jalanku aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah kepada berdakwah mengajak manusia kepada Allah dengan dalil Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrikin Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengabarkan kepada manusia tentang jalannya dan tentang sunahnya dan bahwa berdakwah mengajak manusia kepada Syahada Allah ila ilallah di atas ilmu, di atas yakin, di atas hujjah yang benar. Itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik yaitu berdakwah Mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, di atas hujjah yang benar. Dan juga demikian di dalam ayat ini di, uh, mengandung uh, makna bahwa beliau salallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau mensucikan Allah dari memiliki sekutu. Dan juga demikian. <tuh> Beliau berlepas diri dari orang yang menyekutukan Allah sehingga beliau bukan termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dengan demikian, di dalam ayat ini terdapat dalil tentang disyariatkannya berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala disyariatkannya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yaitu berdakwah kepada syahadat Allah ilaha illallah di atas ilmu syara'i yang benar. Muncul sebuah pertanyaan, bukankah adu ila Allah? Saya berdakwah mengajak manusia kepada Allah di sini umum, tetapi mengapa dibawakan oleh penulis untuk sesuatu yang khusus? tentang judul babnya adalah addu'a ila addu'a ila syahada la ilaha berdakwah mengajak manusia kepada syahada la ilaha illallah ini terkait dengan ilmu usul tafsir bahwasanya kalau sebuah lafaz itu umum bisa mencakup makna ini dan makna itu maka tidak mengapa Seorang ahli tafsir membawakan ayat ini untuk satu makna yang khusus yang tercakup di dalam lafaz tersebut. Sehingga memang benar di dalam ayat ini umum yaitu mencakup apa? seluruh bentuk berdakwah mengajarkan syariat Allah. Tetapi tidak mengapa kalau dalil ini dibawakan untuk disyariatkannya untuk kesimpulan disyariatkannya ad atau ad-da'wah ilah syahadah la ilaha illallah karena memang itu dasar dari syariat Allah la ilaha illallah adalah dasar dan inti dari syariat Allah maka lebih pertama kali yang masuk di dalam kandungan makna ad-do'u di sini. sehingga dapat disimpulkan <tuh> Benar pendalilan penulis dengan alasan berdalil seperti tadi. Lafaz umum mencakup perkara yang khusus yang terkandung di dalamnya juga. <tuh> Yaitu disyaratkannya berdakwah ila syahadah la ilaha illallah, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jalannya. Baik. Kemudian terdapat faidah yang menarik di sini yang perlu, perlu kita perhatikan bahwasanya ciri khas para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas jalan dakwah, bukan tipe orang-orang yang cuek terhadap lingkungan sekitar. Dan ingatlah, ketika seorang cuek terhadap lingkungan sekitar, tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingatkan pelaku kemungkaran maka ini ibaratnya dia dengan lingkungan tersebut berada dalam sebuah kapal yang berla, berjalan di laut kemudian ada yang membocorkan kapal tersebut dengan alasan ingin mengambil air tanpa harus bersusah payah namun kalau tidak diingatkan dan tidak dicegah maka akan apa akan tenggelam semuanya baik yang diam dari mengingatkan dari mencegah tadi maupun yang mau mengambil air tersebut semuanya ikut tenggelam. Maka demikianlah permisalan orang yang enggak mau mendakwahi masyarakat sekitar mendiamkan kemaksiatan apalagi jenis kemaksiatan kesyirikan. Maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengadab orang tersebut tapi juga mengadab uh, Siapa? Orang-orang yang diam, mendiamkan kesyirikan tidak mengingkarinya, tidak mendakwai para pelakunya, tidak mengingatkan, tidak mengajak untuk mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwadu billah rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT Dalam surat Hud ayat ke 117 Allah Subhanahu SWT berfirman Wah maka naro bukali yuhli kalqura bidzul wa ahluhu muslihun intinya dan Allah tidak dan Robbmu tidaklah membinasakan penduduk suatu desa dengan zalim sedangkan penduduknya itu muslihun yaitu berbuat perbaikan lihat di sini Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membinasakan sebuah desa Yang penduduknya itu Melakukan islah Melakukan perbaikan Melakukan dakwah Tidaklah disebutkan dalam ayat ini Wa ahluha salihun Bahwasannya Allah tidak membinasakan Sebuah desa gara Karena Penduduknya soleh tidak, tetapi muslehun, yaitu memperbaiki orang lain, Memperbaiki masyarakatnya di samping dirinya soleh juga. Jadi soleh saja, soleh diri sendiri pada diri sendiri saja tidak cukup menghindarkan dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Berpotensi, maksudnya berpotensi untuk tidak cukup menghindarkan. Adab dari, adab dari adab Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ingin terhindar dari adab Maka jadilah orang-orang yang muslihun Orang-orang yang berbaiki masyarakat Baik Berbicara tentang masalah hukum dakwah Maka eh, Syekhul Islam menjelaskan Bahawa hukum dakwah itu mengajak manusia kepada Allah hukumnya wajib bagi setiap muslim akan tetapi jenis wajibnya adalah fardhu kifayah ya, kalau ada sekelompok orang yang sudah melakukan dan cukup memenuhi kewajiban tersebut maka gugur kewajiban bagi yang lainnya sedangkan bagi orang tertentu bisa menjadi fardu ain lanjut Ibn Taymiyyah jika tidak ada seorang pun yang berdakwah di tempat itu artinya misalnya kalau di keluarga besar Anda tidak ada yang faham tauhid, faham sunnah tentang eh, terkait dengan kemungkaran yang terjadi di keluarga Anda kecuali Anda tidak ada orang lain yang diharapkan untuk bisa merubah mengingatkan di eh, kemungkaran yang terjadi di keluarga anda kecuali anda maka bagi anda fardu ain. karena enggak ada yang tahu yang lain enggak, enggak ada yang faham dari keluarga anda dari orang-orang di -orang sekitar enggak ada faham enggak ada yang faham tentang tauhid, enggak ada yang faham tentang uh, sunnah terkait dengan pelanggaran yang terjadi di tengah keluarga anda anda saja yang faham maka anda fardu ain untuk mendakwahi mereka jadi pada asalnya saya ulangi, dakwah mengajak manusia kepada Allah Imam menjelaskan hukumnya wajib dengan jenis wajib bapa fardu kifayah. Tetapi eh, pada orang tertentu bisa menjadi fardu lain. Kapan itu jika tidak ada jika tidak ada seorang pun yang berdakwah di tempat itu? Artinya tidak ada orang lain yang bisa diharapkan untuk mendakwahinya sehingga bisa tergukur kewajiban eh, berdakwah itu atas dirinya, atas diri orang tersebut karena ada orang lain tadi. Nah, kalau dia satu-satunya yang memungkinkan untuk berdakwah di situ maka dia fardu ain baginya untuk berdakwah. Baik, di antara faedah yang bisa diambil di sini bahwasanya kalimat ad'u ila saya mengajak manusia kepada Allah itu menunjukkan pentingnya ikhlas di dalam berdakwah. Mengapa? Karena namanya berdakwah itu mengajak orang menyembah Allah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya, mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang kepada diri sendiri, bukan mengajak orang kepada memuliakan diri, bukan mengajak orang kepada memperbanyak followernya, bukan mengajak orang kepada memperbanyak likernya, Bukan mengajak orang kepada partainya Bukan mengajak orang kepada kepentingan pribadinya bukan, diajak, bukan orang diajak untuk memperbesar yayasannya Beda Kalau diajak memperbesar yayasan dakwanya dengan diajak untuk kepada Allah Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Kalau yang kedua itu ikhlas kalau berdakwah ujung-ujungnya adalah biar bendera partainya berkibar di hati masyarakat bukan agar masyarakat mentedkan Allah, agar masyarakat beribadah kepada Allah, agar masyarakat taat kepada Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kemaksiatan maka itu tidak ikhlas dan cara pembuktiannya atau buktinya bisa didapatkan dari ketika ada orang lain yang mendakwai masyarakatnya kemudian sukses apakah hatinya sakit, iri tidak merasa bahagia ketika ada adik kelas angkatan di bawahnya yang masih junior baru ngaji sehari dua hari ternyata sukses menjadi panitia dauroh dia hatinya sempit sementara dia senior ternyata enggak sukses memimpin kepanitiaan kemudian hatinya hmm, sempit kalau memang benar-benar tujuannya adalah agar masyarakat itu beribadah kepada Allah dengan baik dengan bertauhid tidak syirik tidak bid'ah dan seterusnya maka sama saja apakah yang sukses dalam berdakwah itu Apakah masyarakat itu terdakwai lewat lisan dirinya, lewat tangannya, atau lewat tangan orang lain? Dia sama-sama bahagianya, karena yang diinginkan itu didapatkan gitu loh. Cuman nggak lewat dirinya. Ya. Tapi kalau sampai sakit hati, sampai iri, nah ini kemarin itu ngajak kemana itu? Adu ilallah apa adu ilah ilaiyah kepada diriku. Saya mengajak kepada diriku. Kalau Facebook-nya, Twitter-nya, banyak followernya, banyak likernya, banyak, itu dia senang sekali cara men-share. Hmm. Tapi kalau konten yang sama, kalau dia yang men-share hanya sedikit, sementara kalau di-share sama temennya yang masih junior ternyata banyak pengikutnya, dia sempit dadanya. Nah ini Tanda tanya besar, tanda pentung tiga kali, ada udang di balik rempahnya. Nah ini ini perhatikan ini Ini peringatan untuk ikhlas bagi para da'i Ikhlas di dalam Apa namanya Mengurus kajian mengurus Apalagi mengurus kajian akhwat Ini lebih ekstra Untuk memperhatikan keikhlasannya Bukan hanya udang yang dibalik rempah Tetapi Ada sesuatu yang dibalik jadar dan hijab yang diinginkan. Nah ini. <tuh> Baik. Kemudian yang berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ala basirah. Bahwasanya berdakwah itu haruslah dengan ilmu syar'i yang benar. Haruslah dengan dalil maksudnya dengan hujah ilmiah dengan ilmu syar'i Bukan dengan kejahilan, kebodohan Tidak berilmu Dan ilmu terkait dengan berdakwah itu ada tiga Ilmu tentang materinya Ilmu tentang tata cara dakwahnya Dan ilmu tentang audiennya Jamaahnya Maka berdakwah Perhatikan tiga hal ini Ilmu tentang materi, ilmu tentang tata cara Berdakwahnya, ilmu tentang jamaah Yang akan didakwahinya Sebagaimana pada hadis berikut ini yaitu dalil yang kedua karena ada tiga dalil saja. Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'tha ba Muadz ila al-Yaman. Dari Ibnu Abbas Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz ke Yaman qala lahu Beliau bersabda kepada dai utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada atau berpesan kepada dai-nya ini. Dai utusannya yang akan diutus ke Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Hmm. Di sini, khamanilillah, khatibuddin. Perhatikan sini, Nabi saw. Berpesan hmm, kepada dai-nya untuk berhati-hati terhadap audien yang akan dihadapi, masyarakat yang akan dihadapi. Bahasanya, masyarakat yang memiliki ilmu. Hmm, tentu lain dengan masyarakat yang tidak memiliki ilmu. Masyarakat yang intelek tentu lain dengan masyarakat orang awam. Masyarakat yang memiliki subhat yaitu kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam keyakinan, dikira benar padahal salah. Itu lain tentunya mendatangi orang yang masih polos. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yang akan datang itu Ahlul Kitab, berarti orang yang punya ilmu, gitu. Maka siap-siaplah Ahlul Kitab berarti Yahudi dan Nasara. Siap-siaplah kalau mereka mendebatmu dengan ilmu yang ada pada dirinya. Siap-siaplah kalau mereka melontarkan syubhat kepadamu, begitu maksudnya makanya butuh berilmu dalam ayat yang sebelumnya dalam dalil yang sebelumnya itu ayat tadi ala basirah yaitu berdakwah di atas ilmu syar'i siap-siap ini falyakun <tuh> awwala ma tad'uhum ilaihi shahada allahi la ilaha illallah maka jadikan materi yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka shahada allahi la ilaha illallah persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah karena mereka ini ahlul kitab. Kemudian setelah itu materi yang terpenting berikutnya, terpenting berikutnya, terpenting berikutnya, terpenting berikutnya seperti itu. Dengan demikian menunjukkan dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah adalah dakwah yang pertama. Paling penting untuk disampaikan. Kalau ini mengokoh di masyarakat mudah nanti disampaikan haramnya ini samiana wa taana disampaikan eh, apa tinggalkan kesyirikan mereka akan mendengar dan taat kepada Allah taala karena tauhidnya sudah kokoh gambaran tauhid kokoh itu pikirannya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Pokoknya ibadah kepada Allah saja itu yang dipikirkan. Bagaimana aktivitas bangun tidur sampai tidur kembali kembali bernilai ibadah? Caranya bagaimana? Ya definisi ibadah sihulislam kemarin. Satu istilah yang mencakup seluruh yang cintai oleh Allah. Bagaimana bangun tidur yang cintai oleh Allah ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belajar dalil tentang bangun tidur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Bekerja yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jual beli yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ber, kalau kita niatkan untuk meraih sesuatu yang dicintai oleh Allah supaya dirida oleh Allah, itu bernilai ibadah. Kita makan terhitung seperti solat, sama-sama ibadah maksudnya. Apa yang membedakan ilmu dan niat? Sama-sama, hmm. amalnya sama-sama, gerakannya sama-sama. Tapi ini dapat pahala, ini enggak. Hmm. Karena padanya ada niat untuk mengamalkan firman Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padanya ada niat untuk meraih keridhaan Allah dengan cara makan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui bahwa Hidupnya adalah untuk menyembah Allah Ta'ala saja Yaitu mengucapkan ataupun melakukan perbuatan Mengucapkan dan melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala itulah ibadah Kemudian berikutnya wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain ila ayyu wahidullah kepada yaitu agar mereka mengisahkan Allah saya ulangi ila ayyu wahidullah supaya mereka mengisahkan Allah ini dalil juga bahwasanya istilah tawhid itu sudah ada di dalam dalil ilaa ayyuha allahu ata'u li dhalik dan jika mereka menta'atimu dalam hal itu artinya mereka bersyahadat laa ilaaha mereka bertauhid fa'alimhum maka sampaikan kepada mereka anna allaha iftharadha khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu pada sehari semalam semalam masyaallah ini adalah kewajiban Yang terbesar ber Berikutnya Karena ini termasuk Aqdamul wajibat Saya ulangi karena ini adalah Kewajiban yang paling terbesar Sesudah tawahid Maka urutannya diperintahkan Jadi di dalam berdakwah itu Ada skala prioritas Karena perintah pun juga Mengenal skala prioritas Ada skala prioritas Larangan juga ada skala prioritas larangan terbesar syirik akbar, setelah itu syirik kecil, setelah itu bid'ah, setelah itu dosa besar, setelah itu dosa kecil. Balu setelah itu orang dilarang untuk melakukan yang makruh. Perintah juga begitu, paling tingginya perintah terkait dengan perkara-perkara yang -perkara menyebabkan kesan keimanan seorang. Rukun iman, rukun islam perkara-perkara rukun dan perkara-perkara yang menyebabkan kesahan keislaman orang seseorang kemudian yang berikutnya adalah perkara yang wajib setelahnya setelah itu perkara sunnah setelah itu baru orang diajak untuk meninggalkan yang maftul dalam rangka meraih yang afzal sama-sama sunnahnya cuman sunnah kan bertingkat-tingkat ada sunah mu'akadah, sunah yang ditekankan, ada yang tidak. Nah, ada yang afdhol, ada yang mafdhol. Nah, maka ada skala prioritas ini. Ini penting misalnya ketika nah, kalian, anda liburan di rumah melihat atas keris dengan kembang tujuh pasar misalnya. Dicandelkan oleh Bapak Ibunya misalnya ketika seorang pulang liburan, kemudian ngelihat ke bawah ada alat musik, hmm. ngelihat ke samping ada televisi dengan acara-acara yang membuka aurat, hmm. wanita-wanita membuka aurat, kemudian melihat bawah ada majalah klenik, hmm. primebond dan yang semisalnya, kemudian melihat ano, apa kesana ada banyak masyiat dalam. ini gimana caranya ini? Apa dakwahnya? Skala prioritas tadi. perhatikan di sini Rasulullah SAW mengajarkan skala prioritas dalam berdakwah. Fa in hum ata'a qalidzalika. Kemudian jika mereka Menta'atimu dalam hal itu, fa alimhum anna Allah iftaru alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim fa fa'ruddu ala fuqara'ihim. Maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat, mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin di antara mereka. Kurang lebihnya demikian artinya. Fainhum inhum atau kalidzalik, maka jika mereka mentaati-Mu dalam hal itu fa wa qara ima amwalihim. Maka hati-hatilah jangan mengambil harta yang termahal di antara mereka harta yang termahal di antara harta-harta mereka. <coughs> <coughs> Karena yang wajib adalah harta pertengahan, enggak boleh diambil yang termahal. Kemudian fainhum atau ka eh, saya ulangi Wataki dak watal mazlum fa inna kali sabina ha wabainallah hijab dan hati hatilah dari doa orang yang ditalimi karena sesungguhnya doa orang yang talimi tidak ada penghalang antaranya dengan Allah masya Allah ya, maksudnya apa doa orang yang talimi ini adalah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala dari sini nampak sekali dengan korelasi dengan judul bab disyariatkannya Mendakwahkan syahadah Allah ilah ilallah bahkan lebih dari itu bahwasannya syahadah Allah ilah ilallah materi dakwah yang pertama kali, kewajiban yang pertama kali dari uh, seorang hamba. Kewajiban seorang hamba maksudnya. Kemudian yang perlu difahami juga sebuah faidah yang menarik Bahwa seseorang itu terkadang Dia Bisa baca kitab Sebagaimana ahlul kitab Dalam uh, Hadis tersebut Dia bahkan berilmu, memiliki ilmu Tapi dia tidak mengetahui makna La ilaha illallah hmm. Atau dia mengetahuinya sementara dia tidak mengamalkannya Jadi itu Masyaallah, terkadang Di dalam dunia dakwah Diuji dengan adanya orang-orang yang Lebih canggih baca kitabnya daripada kita Lebih hebat hafalan Alfiyahnya daripada kita Lebih hebat ilmu nahunya daripada kita Lebih Tapi Memahami la ilah ilallah salah Padahal la ilah ilallah Enggak terlepas dari Erop kalau salah ngikrob, salah keyakinan. Sebagaimana sebenarnya kita akan pelajari. Padahal dia ahli nahu. Tapi terjerumus dalam kesyirikan misalnya. Ini bukan mustahil. Dari hadis ini bisa disimpulkan seperti itu. Terkadang orang itu punya ilmu, terkadang bisa baca kitabullah, Ternyata dia apa? Dia orang yang gak faham tauhid. Bahkan bukan hal yang aneh Orang yang sudah Terdepan dalam ilmu tauhid Dalam sebagian masalah tauhid Gak paham Bahkan muridnya lebih paham dari dirinya Bukan hal yang aneh Karena ilmu itu eh, Kasih sayang Allah itu luas Jangan eh, berusaha mempersempit Kasih sayang Allah Terserah Allah, Allah akan menganugerahkan Ilmu tertentu kepada orang tertentu Itu terserah Allah Bisa jadi orang A secara umum dia guru Dalam bidang disiplin ilmu tertentu Tetapi pada sebagian permasalahan dalam ilmu tertentu tersebut Sang murid lebih pandai daripada gurunya Bukan hal yang mustahil Bukankah kemarin kisah Nabi Musa AS Yang beliau dalam hadis tersebut tidak memah atau belum memahami keutamaan kalimat la ilaha illallah sehingga minta zikir yang lain minta kalimat yang lain yang dikhususkan untuk dirinya ini menunjukkan sebagian permasalahan tauhid yaitu tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah tidak difahami oleh sosok nabi apalagi kita gitu loh apalagi kita maka dari itu Faida faida yang sederhana itu sampaikan, sampaikan. Beliguani walau ayah, sampaikan dari walaupun satu ayat maksudnya asal ada bah, asal ada dalilnya. Walau ayah kan berarti menunjukkan ada ilmunya, bukan berarti asal nyampaikan nggak, kalau sudah punya ilmunya walaupun satu hadis saja sampaikan. Eh bisa jadi dia dalam masalah itu nggak faham atau baru tahu sangat mungkin nabi aja memungkinkan itu terjadi pada sosok nabi apalagi pada kita jadi fida-fida sederhana fida-fida sampaikan cuman memang uh, perlu diperhatikan waktu keadaan kondisi orang yang dakwai baik berikutnya wala huma ansahalibni saadin radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula yoma khaybar dan diwetkan oleh keduanya yaitu al-Bukhari muslim dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda Yauma khaybar pada hari khaybar la'udiyanna rayah wa dan rajulan yuhibullahu wa rasuluh yuhibullaha wa rasulahu wa rasulahu saya besok benar-benar akan memberikan bendera perang bendera komando kepada Seseorang yang dia ciri khasnya mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yohibhu wa Rasuluh dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Yafthahu ala alayyadee. Allah akan, intinya di sini bahasanya Allah akan memberikan kemenangan pada lewat perantaraan orang tersebut. فَبَتَ النَّاسُ يَدْهُكُونَ لَيْلَا تَهُمْ Lalu manusia, orang-orang ketika itu yaitu para sahabat Anhum ketika itu bata maksudnya begadang karena bata itu aslinya adalah yaitu oh, waktu, tinggal di waktu yang malam hari sama saja dengan tidur atau tidak tapi di sini konteksnya adalah begadang yadukuna laylatahum yadukuna laylatahum adalah <coughs> sibuk memperbincangkan atau membahas pada malam itu ayyuhum yu'taha siapa diantara mereka yang akan diberi bendera komando perang tadi bukan berarti para sahabat gila jabatan tidak tetapi ini justru menunjukkan bahwasannya para sahabat cita-citanya itu cita-cita level tinggi. Bukan selera rendahan. Karena yang dicari oleh para sahabat adalah status yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Status orang yang memiliki sifat mulia berupa mencintai Allah dan mencintai rasulnya dan Allah serta Rasulnya pun mencintai dia, itu yang dicari lihat betapa tingginya cita-cita para sahabat untuk meraih cita-cita itu sampai begadang mereka sibuk membahas itu lain dengan ngobrolnya orang-orang banyak zaman sekarang semalam-sem ngobrol, kaplean, karambolan, apa segala macam yang diomongkan gibah sana gibah sini atau kemudian kalimat-kalimat yang kotor dan yang lainnya atau yang kesia-siaan para sahabat ini masya Allah di hatinya cita-citanya ingin dicintai oleh Allah Taala dan Rasulnya ingin hmm. setiap ucapan dan perbuatannya dicintai oleh Allah inilah ibadah tujuan hidupnya ingin meraih cita, eh, tujuan hidupnya selera tinggi Selera atas maka balasannya adalah sesuatu yang di atas yaitu al jannah yang di dalamnya ada kenikmatan terbesar bisa melihat Allah yang Maha Tinggi bisa melihat wajah Allah maksudnya. Adapun orang-orang yang selera rendahan sewaktu di dunia ini perut urusan perut pikirannya ke urusan perut dan apa yang di bawah perut karena rendahan maka aljaza min cinsil amal balasan sejenis dengan amalan balasannya jangan kaget kalau nantinya dia berpotensi besar untuk masuk ke dalam satu tempat yang di bawah yaitu, al, yaitu jahannam yang eh, di bawah asirat As Karena eh, letak jahannam itu di bawah asirat. Asirat itu dibentangkan di atas jahannam. Berarti al -jah, berarti jahannam itu di bawah asirat. Di bawah letaknya. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang sewaktu dunia selera rendahan. Eh, pikirannya perut dan di bawah perut. Pikirannya makan dan eh, lawan jenis. Eh, pikirannya seputar itu cuma dikemas dengan profesi, dikemas dengan gaji, dikemas dengan apa namanya istilah-istilah yang lain yang sesungguhnya intinya itu nah, lihatlah para sahabat bagaimana berkedungnya untuk apa ini kemudian falam maas bahu godau ala rasulullah saw kulum yarju an yutaha <tutuk> maka tatkala sudah masuki waktu pagi mereka ini berangkat menemui rasulullah saw semuanya <tutuk> mengharap supaya di Demikian intinya. Fakwalah kemudian Rasulullah SAW bersabda, Aina Ali ibnu Abi Talib mana Ali ibnu Abi Talib. Fakilah huwajsh taki Aina. Intinya di sini ada yang menyaut bahwasanya maksudnya ada yang menjawab bahwasanya beliau yaitu Ali ibnu Abi Talib sedang sakit kedua matanya. Far salul ilahi fau tia behi kemudian diperintahkan seorang utusan untuk uh, membawa siapa Ali bin Abi Thalib uh, uh, dibawa datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabasaqafi kemudian Rasulullah sallallahu uh, meludah kepada uh, kedua matanya wada'alahu kemudian mendoakannya fabaraa kemudian sembuh ka'allam yakun bihi waja seperti enggak apa enggak enggak ada uh, penyakit yang diderita sebelumnya di kedua matanya F atau ya. Kemudian siapa Rasulullah Sallam memberikan bendera perang komando itu kepada Ali ya, tanda bahawa sih beliau adalah pimpinan perang tersebut. Masyaallah. Inilah keyakinan terhadap takdir. Walaupun ha, dia itu seseorang itu enggak berada di tempat, tapi kalau sudah waktunya dapat rezeki akan dapat bula. Maka jangan cari rezeki dengan cara yang haram Semampunya saja Nanti kalau memang takdirnya Kalau sudah berusaha dengan semaksimal kemampuan Tanpa meninggalkan kewajiban Tanpa meninggalkan ta'alim Tanpa meninggalkan Kalau sudah memang rezekinya akan sampai juga Seperti Ali bin Abi Thalib. Secara berhitungan akal orang yang hadir Yang paling berpotensi besar dapat beliau nggak hadir malah disuruh hadir didatangkan Masya Allah seperti ini walaupun soto itu namanya Ndele walaupun tempatnya itu Ndele kalau memang sudah rezekinya akan dicari akan dicari temen walaupun tempatnya itu terpelosok taruhlah seandainya Google Map pun enggak bisa menjangkau itu kalau memang sudah rezekinya Orang berbondong-bondong mendatanginya Walaupun sebuah rumah makan itu Dibuat sedemikian rupa Dengan arsitektur yang khas Dengan anu Sebulan dua bulan Sepi tutup akhirnya Baik Demikian juga, Bismillahirrahmanirrahimakumullah, hubungan antara lawan jenis diperhatikan. Jadi jaga, jangan sampai syaiton masuk ke merusak niat-niat para aktivis dakwah, niat-niat para penuntut ilmu syari. I. Pakailah cara-cara syari di dalam mendapatkan pasangan. Jangan pakai cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Walaupun secara logika Tidak dapat itu yang saya incer Tetapi kalau sudah menjadi rezekinya Allah akan mudahkan Lewat cara-cara yang mungkin Tidak kita sangka Dapat Itu rezeki Jadi tawakal kepada Allah adalah sebab terbesar Untuk mendapatkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Dengan definisi Tawakal yang benar Yang tentunya tidak menafikan Usaha dan Rasulullah SAW bersabda Umfud ala rislika Umfud ala rislika Yaitu Maksudnya Berjalanlah Majulah Jadi berjalan ke depan Itu maksudnya umfud Majulah ala rislika Dengan tenang Tanpa terburu-buru Hatta sampai tanjila bisa hatihim, sampai hatta sampai tanjila, engkau singgah bisa hatihim ke tempat yang dekat dengan benteng mereka, medan mereka, kurang lebihnya seperti itu. Thummat auhum ilal Islam, ini syahidnya. Kemudian da'wai mereka Ajak mereka kepada Al-Islam Padahal Al-Islam Definisinya adalah Al-Islam Pasrah kepada Allah dengan mengisahkan Allah Dengan mengisahkan Allah Itu intinya Al-Islam itu Berarti ini di dalamnya terdapat Disyariatkan berdakwah Mengajak manusia kepada syahada Allah ilai ilai Allah. Berarti sesuai dengan judul Sesuai dengan judul wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah dan kabarkan kepada mereka tentang hak Allah taala yang wajib mereka tunaikan di dalamnya fa wallahi maka demi Allah la ayyadi Allah bika rajulan wahida khairul laka min humr an sungguh engkau Sungguh Allah memberikan petunjuk lewat perantaraanmu Satu orang saja Itu lebih baik bagimu daripada Onta merah Apa maksudnya Ini yaitu lebih baik daripada Harta yang termahal Ini onta merah adalah lambang Harta termahal ketika itu kawnilla rahimani wa rahimakumullah yang perlu saya sampaikan di sini bahwa zahir dari nas ini ulama menjelaskan zahir dari nas ini bahwasanya hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayah yang khusus yaitu dari kafir kepada Islam jadi zahir dari kalimat sumpah ini adalah bahwa orang kalau berhasil mendawai orang kafir non-muslim sehingga masuk ke dalam agama Islam itu mendapatkan ganjaran yang jauh lebih baik daripada apa yaitu harta yang termahal intinya demikian jadi bukan asal memberi bukan asal mengajarkan ajaran Islam setiap mengajarkan ajaran agama Islam, tidak tetapi ini zahirnya dari nas ini adalah hidayah yang khusus yaitu orang kafir masuk ke dalam agama Islam, yang berhasil seperti itu, mendawai orang yang seperti itu maka ganjarannya seperti yang disebutkan dalam hadis ini walaupun sebagian ada yang berdalil dengan dalil ini, ini hidayah umum kalau ada orang yang mendawai saudaranya misalnya meninggalkan kemungkaran tertentu sehingga berhasil meninggalkan kemungkaran tertentu hmm. <tuh> ini eh, <tuh> <tuh> dapat ganjaran tersebut tapi zahirnya ta ala alam adalah hidayah dari kekufuran yaitu beralih dari kufuran kepada Islam ini zahirnas mengapa demikian karena konteks kisahnya tadi kan sebelumnya tadi kisahnya udah udah al Islam ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam untuk kepada Islam dan seterusnya jadi ini keutamaan orang yang berdakwah mengajak manusia untuk bertawhid sampai Ganjarannya seperti itu Baik, bab yang berikutnya Tinggal dua bab lagi, enam dan tujuh Tapi dua bab yang cukup panjang ini Terutama bab yang ketujuh nantinya Karena pada bab yang ketujuh itu Terdapat pendasaran tentang hukum sebab Yang ini perlu disampaikan Pada bab yang ketujuh Karena mulai bab yang ketujuh Adalah tafsiran detail dari la ilaha illallah. Maka mari kita perhatikan bab yang ke-6 terlebih dahulu bab tafsir tauhid wa syahada Allah ilaha illallah. bab tentang tafsiran tauhid dan syahada Allah ilaha illallah. Jadi sungguh indah uh, urutan dari apa dari bab ini dengan dibandingkan urutan bab yang lainnya yaitu setelah pembaca diharapkan memiliki kecintaan dan semangat tinggi uh, serta pemahaman yang benar ter terhadap uh, hakikat uh, bertawahid dan bersemangat untuk mendakwainya terkadang orang itu cuma semangat saja tapi enggak paham apa yang dicita-citakan itu dia kibarkan bendera Indonesia bertauhid dia kibarkan bendera Mari bertauhid Gitu dia kibarkan bahkan mungkin pawai tauhid mungkin tapi ketika ditanya coba bedakan syrik besar dan syrik kecil 123 coba bedakan apa namanya eh apa batasan sesuatu dikatakan syrik besar atau mendefinisikan coba kemudian sebutkan contoh sering besar dalam masalah keyakinan coba bedakan hmm. mungkin pada enggak bisa tapi semangat brong brong brong brong brong peraweh itu nah semangatnya kita acungi jempol hmm. cuman caranya daripada uang itu untuk itu untuk menyelenggarakan taklim taklim masya allah jadi memperbaiki negara masyarakat itu sebetulnya kalau pakai ajaran agama Islam sangat hemat sekali biayanya dan sangat apa efektif sangat efektif triliunan apa uang untuk kampanye untuk ini untuk ini coba kalau untuk bangun ma'had ilmi proyek bangun ma'had ilmi di seribu kota Masyaallah, dengan dana trilunan tadi. Dengan dana trilunan tadi. Masyaallah, ini kebaikan segera tersebar dan janji Allah keamanan dan petunjuk didapatkan oleh penduduk bangsa tersebut. Hmm? Coba di dalam ajaran agama Islam, memilih pemimpin. Yang pernah dipraktikkan oleh para sahabat, pakai Uh, tim formatur 6 orang sahabat rapat terpirihlah dengan cepat uh, pemimpin negara biayai makan akomodasi dan konsumsi 6 orang itu berapa toh uh, taruhlah nasi bungkus padang paling mahal 15 ribu kali 6 tambah apa teh kali enam selesai bandingkan dengan terilurnya untuk kotak suara lembaran apa suara apa itu lembaran kertas suara biaya untuk kampanye biaya untuk pencalonan nah, kalau mau mencalonkan syaratnya harus punya uang sekian nah, bayangkan kalau itu kemudian dialihkan Untuk memperbaiki Tauhid Masyarakat Memperbaiki akidah masyarakat ini Asal perbaikan Asas dari perbaikan itu seperti itu Karena ya, Perbaikan tauhid di tengah masyarakat eh, Di dalam bangunan Islam itu Ibaratnya Memperbaiki hati di tengah anggota badan Iza soluhat Soluhal jazadukullu Wa iza fasadat fasadal jazadukullu kalau segumbal daging yang dinamakan oleh kita hati itu baik maka baik seluruh anggota tubuh karena hati itu raja dari anggota tubuh kalau hati itu akidahnya baik tawahidnya baik Insyaallah dengan mudah diperintahkan oleh hati lisan untuk berbicara yang dicintai oleh Allah tangan berbicara yang dicintai oleh Allah begitu karena hatinya sudah menghamba kepada Allah Ta'ala Baik. Setelah seseorang bersemangat pada bab-bab yang lain untuk bertawahid Dan untuk menghindari kesyirikan, menjauhi kesyirikan Bahkan bersemangat untuk mendakwahkan tawahid Maka sungguh sangat indah sekali pada bab kelanjutannya Yaitu bab yang ke enam ini Seseorang diajarkan kepadanya Tentang apa itu tawahid apa itulah ilaihullah Karena terkadang orang itu semangat-semangat saja tanpa tahu apa yang sedang dia semangati Apalagi yang di sini dari mulai bab ke-6 dan sampai selesai adalah tafsiran secara terperinci diawali bab ke-7 dan seterusnya Ibaratnya bab ke-6 ini tafsiran secara ada sisi globalnya Adapun ke tujuh sampai ke enam puluh tujuh sisi ringjinya. <tuh> Baik, seperti biasanya setelah korelasi kita pelajari judul atau terkadang dibalik tafsirut tauhid, tafsir. Apakah makna tafsir? Tafsir maknanya adalah menjelaskan. Nah, tafsir itu dari fasr yaitu membuka sesuatu yang tertutup, mengungkap sesuatu yang tertutup. Itu secara bahasa seperti itu. Sehingga tafsir maksudnya menjelaskan makna, sesuatu lafad atau suatu kata. At-tawhid wa shahada an la ilaha illallah. Atau At hit digandengkan dengan wau wow, yang artinya dan digandengkan dengan syahadat Allah ilai Allah dengan huruf wau wow, begitu maksud saya yang artinya dan di sini maksudnya untuk menegaskan bukan untuk membedakan karena tidak setiap sesuatu dua perkara yang digandengkan dengan dan pakai wau wow itu tidak setiap yang digandengkan itu lil mughayarah untuk menunjukkan perbedaan antara sebelum wau dengan sudah wau. Terkadang sebelum dan sudah wau itu sama, maksudnya maknanya tetapi disampaikan diulangi digandingkan dengan wau dalam rangka untuk takkid penegasan. Bahwasanya tauhid itu ya syahada la ilaha illallah syahadat la ilaha illallah itu ya tauhid Seperti kita terkadang dan itu kita gunakan untuk membedakan sesuatu antar dua sesuatu terkadang untuk menegaskan. Saya membeli pulpen dan buku. Ada saya kenalkan dengan dan. Pulpen tidak sama dengan buku. Terkadang itu untuk menginformasikan sesuatu yang berbeda antara sebelum dan setelah dan. Tapi terkadang kita gunakan dan itu untuk menegaskan sesuatu sebelum dan dan setelah dan itu sama. Saya tidak berdusta dan tidak berbohong Sama Cuman kita ulangi untuk menegaskan Nah ini termasuk yang itu Jadi cermat sekali saya Di dalam menuliskan sampai menuliskan judul Sampai menuliskan judul Apalagi ulama-ulama dahulu kalau menyusun tulisan itu cepat-cepat Kayak akidah wasiti yang akan kita pelajari insyaallah secara reguler itu kisahnya Sheikhul Islam Muhyiddinnya diminta untuk menulis dan beliau menulis dalam waktu antara asar sampai maghrib Enggak pakai revisi-revisi <lainan> lah mahasiswa se zaman sekarang juga dikasih waktu dua semester tiga semester empat semester masih nambah lagi tujuh semester delapan semester enggak kuat akhirnya kawin Nah ini Itu pakai revisi-revisi lagi Baru menyetorkan judul Revisinya tiga kali Nah ini Masya Allah, begitu Syekh cermatnya Tafsiru Tauhid wa syahada La ilah ilah Sudah cermat Walaupun bukunya hanya setipis itu Matanya dipelajari dari generasi Ini, ini umurnya mungkin sudah 200 sekian tahun Umur buku ini Masyaallah, masih dicari-cari oleh orang, dikopi, dipelajari, dan mungkin penulisnya dan penulisnya saya rasa tidak tahu kalau nanti akan dipelajari di punggung. Ketika menulis buku ini, itulah keberkahan. Yang lain dengan karya-karya orang sekarang tebal-tebal oh, 700 ratus halaman, mukodimahnya aja sepertiga sendiri untuk memperbanyak, tambah lampiran di belakang, begitu jadi sudah nggak dilihat orang dicari aja enggak ini nah ini enggak tipis-tipis karya ulama itu tapi Allah berkah sampai ratusan tahun dipelajari di berbagai penjuru dunia ini menunjukkan apa e, karina tanda-tanda keikhlasan beliau di dalam berdakwah retorikanya sederhana singkat-singkat tapi orang pada tertarik seperti itu itu tanda-tanda keikhlasan Baik Syarah eh, Tentang Tafsir Bahwa Menafsirkan Suatu Menafsirkan sesuatu itu ada dua cara Atau dua model Yang pertama Tafsir makna lafad Atau dengan ringkas kita katakan Tafsir lafad yaitu menjelaskan makna lafaz suatu lafaz yang ditafsirkan menjelaskan suatu mendasar menjelaskan makna suatu lafaz yang ditafsirkan yang kedua mentafsirkan makna lawannya jadi ada sebuah lafaz yang hendak ditafsirkan tapi dia tidak menafsirkan makna lafaz itu secara langsung dia cari apa seorang mufasir mencari lawannya dari lafad yang ditafsirkan tadi dia jelaskan lawannya itu dalam rangka untuk memahamkan kalau ingin tahu lafad itu ini loh kebalikannya begitu seseorang ingin menjelaskan panas kepada anak kecil dia gak menjelaskan panas itu secara proses kimiawinya demikian demikian tidak tapi dia ambil air dingin atau air es Kemudian disuruh megang anak itu Dingin kan iya. Panas itu kebalikan ini Seperti itu Itu tafsir lawan Dari sebuah lafad Jadi yang pertama tafsir lafad Yang kedua tafsir lawan di sebuah lafad. Ini penting Karena seh Cara berdalilnya Dalam membawakan dalil-dalil di bawah ini Setelah judul bab ini pakai salah satu dari dua cara itu. Biar kita enggak bingung. Kok enggak nyambung ya ayat ini dengan judul bab? Oh, perlu pendasaran dulu, maksudnya tafsir itu ada dua model. Langsung menafsirkan dan menjelaskan lafaz itu itu sendiri dan yang kedua menafsirkan lawannya. Nah, karena bididhiha tatabayyanul yatabayyanul asya. Tatabaya Nul Asya dengan lawan sesuatu maka sesuatu itu jadi jelas begitu maka pantas kalau di dalam Syariat Islam ini enggak cukup hanya kita pelajari Tauhid saja tanpa mau mengetahui bentuk-bentuk syirik bagaimana di dalam Syariat Islam ini lengkap selain difahamkan apa makna Tauhid juga difahamkan dijelaskan maksudnya apa itu Syirik dan bentuk bentuknya macam macamnya, contoh contohnya. Karena syirik lawan dari tauhid. Dengan mengenal syirik dengan baik, insya Allah kita tahu lawannya yaitu tauhid. <tuh> tafsir itu tafsir ya. Atauhid ada satu faedah lagi dari judul beralif lam. Alif lam di sini. Eh, Ahdiyah jenisnya ahdiyah lidhin yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh pikiran. Karena alif lam itu alif lam ta'rif ta itu ada tiga macam, ada lil hudur, ada lidhin. Nah ini ha? lidhin yaitu sudah difahami oleh pembaca maksudnya bahwasannya tauhid di sini adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah itu tercermin dari alif lam yang digunakan oleh penulis di situ dengan korinah setelah itu di dengan tujuan taqid menegaskan dengan syahada Allah ilaha illallah baik tetapi perlu diketahui bahwa bukan berarti penulis tidak mengajarkan tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat karena dalam syahadat seorang muslim asyhadu Allah ilaha illallah itu mengandung juga selain ini menunjukkan secara langsung kepada tauhidul uluhiyah juga mengandung dua macam tauhid yang lainnya. Mengandung dua macam tauhid yang lainnya. Mengapa demikian? Karena seorang kalau mengesakan Allah di dalam peribadatan artinya tidak mau menyembah Kecuali Allah saja Tidak mau beribadah kecuali kepada Allah saja Tidak mau menghamba Kecuali kepada Allah saja dengan Penghambaan yang Ubudiah Tidak mungkin orang seperti itu Kecuali punya keyakinan Allah itu memiliki Kekhususan rubiah dan Al asma wasifat yang tidak Bisa ditandingi oleh selainnya Karena fitur manusia itu Menuhankan Tuhan yang Memiliki kesempurnaan yang tidak ada tandingannya Gak mau fitrah manusia mencari Tuhan yang pilak Bisa pilak manusia Atau bisa keroan manusia Itu menyelisih fitrah itu Kalau ada orang yang menuankan manusia Atau menuankan binatang Gak mau Fitrah manusia kalau lurus adalah menuhankan Tuhan yang tanpa tandingan, yang, yang memiliki kesempurnaan tanpa tandingan. Atau dalam bahasa lain memiliki kekhususan ar rububiyah dan al-asma was-sifat. Itulah maksudnya bahwasanya syahadat la ilaha illallah walaupun secara langsung menunjukkan kepada tauhidul rububiyah tetapi terkandung di dalamnya tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was-sifat dengan penjelasan seperti tadi. Baik Syahadah sekarang Kan judulnya ada Tafsir Ada At-Tawheed, ada Wa Tafsir sudah kita jelaskan dalam model At-Tawheed sudah kita jelaskan Alif Ram maksudnya uh, menunjukkan Yang sudah jelas di pikiran yaitu Tawheedululuhiyah Dilihat dari konteks uh, Babnya Yaitu isi babnya berupa dalil-dalil tentang Tawheedululuhiyah Kemudian berikutnya maksudnya penekanan kepada tauhidul uluhiyah. Wa sudah kita ketahui wa itu lit untuk menegaskan terus syahadah sekarang. Syahadah itu kalau kita lihat tafsiran as-salafus saleh tentang syahadah. kita perhatikan e, yaitu apa <coughs> tafsiran secara bahasa, secara syariat tentang kata syahadah dan juga tafsiran as-salaf soleh tentang ayat-ayat Al-Quran terkait dengan asyhadah, lafad syahadah atau lafad syahida dan yang semisalnya maka semuanya menunjukkan kandungan syahadah itu ada tiga yang pertama al-iqtiqat, keyakinan jadi kalau dikumpulkan Tafsiran secara bahasa, secara syariat Secara tafsiran salaf terhadap ayat-ayat Al-Quran Terkait dengan asyhadah Dan yang semisal lafat itu Terkait dengan apa Kata Syahidah maksudnya, saya ulangi demikian Atau yang semisal itu Maka ini mengandung tiga perkara Mengandung tiga kandungan makna Yang pertama adalah al-itikot, keyakinan Berarti Kalau Anda mengucapkan dalam sholat Anda Ashadu Dalam tasyahud ya Ashadu, itu maksudnya Saya meyakini A'tad itu Itu bagian maknanya satu. Yang kedua Mengandung makna at biha Yaitu mengucapkan Apa yang dipersaksikan tadi Berarti asyhadu maknanya juga atakal lamu. Saya mengucapkan persaksian tersebut. Kemudian kandungan yang ketiga adalah pengkabaran. Pengkabaran. Yaitu ukhbiru. Asyhadu maknanya adalah ukhbiru, saya mengkabarkan. Di antara makna asyhadu cakupan makna asyhadu maksudnya begitu adalah ukhbiru, saya mengkabarkan. Itulah syahadat. Asyhadu itu berarti kalau dikumpulkan secara utuh maknanya ataqitu wa atakallamu biha ataqitu wa atakallamu wa ukhbiru la ilaha illallah bahwa tidak ada sembahan yang disembah kecuali yang yang berhak disembah kecuali Allah Saya meyakini, saya mengucapkan dan saya mengkabarkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Begitu. Sekarang La ilai lallah Penjelasan judul berikutnya Saya agak memperinci karena ini kata-kata umum ya. Yang sekali kita belajar Kepakainya untuk berkali-kali insyaallah Kata syahadat berulang kali kita ucapkan Dalam sholat Tahu sarahnya sekali kepakai terus Insyaallah La ilai lallah berulang kali kita ucapkan Dalam adhan, dalam sholat dan, dan seterusnya Hmm Maka sekali kita mempelajari, berkali-kali kita akan gunakan ilmu ini insyaallah. Kata tauhid juga begitu, kata tafsir sering kita dengar. Hmm, tapi mungkin kita belum ber, baru pernah mendapatkan tafsir serba bahasa maknanya seperti itu, membuka sesuatu yang tersingkap, Buka sesuatu yang tertutup, menjelaskan sesuatu yang tertutup. Kemudian secara istilah adalah menjelaskan makna suatu lafaz. Nah, baik La ilah ilah Allah Ini Saya kalau menjelaskan Makna ini Ini Ini Selengkapnya bisa Anda lihat di website muslim.rad.id I'arab la ilai lallah dan pengaruh maknanya Ada mungkin delapan serial artikel tentang ini Langsung saja saya singkat Bahwa la ilai lallah itu ditafsirkan dengan Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah saya ulangi, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dalam bahasa Arabnya la ma'abudha bihaqkin illallah la ma'abudha bihaqkin illallah ilah ditaf ditafsirkan ma'bud mengapa demikian <coughs> karena ilah hmm? itu secara akar bahasa alaha ya'lahu ilahatan uluhatan uluhiyatan sama dengan atau sinonim dengan abadaya buduh ibadatan segitu aja rinciannya ada baca sendiri rinciannya sehingga ilah yang wazannya fi'al itu seperti kitab yang wazannya fi'al Cara menafsirkannya wazan fi'al itu Salah satunya adalah dengan membawakan kepada wazan maf'ul Jadi kitab untuk bisa memahami kitab itu apa toh? Itu lo maktub maf'ul Yaitu sesuatu yang tertulis di dalamnya tulisan-tulisan Fi'al juga gitu Ilah yang sinonim Allah ya Allah dengan abadaya abudu ibadatan Itu Ditafsirkannya karena wazannya fi'al Dengan mafa'ul, ma'luh Yaitu ma'bud La ma'budah La ilaha ditafsirkan la ma'budah Tidak ada sembahan yang eh, La ma'budah Bihaqin illallah Bihaqinnya mana? Bihaqinnya itu suatu kata yang tidak disebutkan Karena saking jelasnya eh, Dan ini biasa dalam bahasa kita pun begitu Sudah makan belum? Belum Padahal ada subjek dan ada predikat yang kita tidak sebutkan. Saya belum makan. Kesuwen. Saya makan belum belum. Mengapa tidak disebutkan saya dan makan? Subjek dan predikatnya sudah saking jelasnya. Di dalam bahasa Arab itu pun juga begitu, ada yang seperti itu. Saya bawakan perkataan apa namanya? eh eh Ahli Nahu di dalam Alfiyah tentang hal ini. Bahwasanya kalau Antum baca sendiri nantinya intinya ini sudah jelas sehingga tidak usah disebutkan. Tetapi untuk memahaminya dengan baik bagi yang belum mengetahuinya perlu dimunculkan istilah naunya ditakdirkan. Apa kalau dimunculkan kalimat yang sudah jelas kalau tadi kan saya dan makan nah ini apa? Itu ada dua macam. Bihakin sama hakun, bihakin sama hakun. Yang masyhur, Yang sering kita dengar Bihakin Padahal ada yang lebih Aula, ada yang lebih utama Untuk dipilih yaitu Hakun Mengapa lebih utama Karena ada dua alasan Baca sendiri selengkapnya Di dalam artikel tersebut di antara alasan tersebut sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 62. Mentakdirkan la ilaha illallah dengan la ma'budah haqqun bukan bihaqqin sama-sama benarnya, sama-sama maknanya, cuman yang lebih utama. Yang sesuai dengan zahir uh, dari ayat Al-Qur'an, surat Al-Hajj ayat 62. Maknanya sama. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Ilallah kecuali Allah semata. Kecuali Allah semata. Lah kalau digabungkan dengan ilah ini adalah alat bahasa Arab yang paling termasuk yang paling terkuat untuk fungsi pembatasan. karena setelah peniadaan pengecualian itu alat bahasa yang termasuk terkuat untuk membatasi sesuatu. Benar-benar tidak ada sembahan-sembahan selain uh, ya sembahan-sembahan yang benar-benar uh, tidak ada sembahan-sembahan yang berhak disembah. Saya ulangi, benar-benar tidak ada sembahan yang berhak disembah begitu maksud saya, kecuali Allah. Dibatasi hanya Allah lah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Dan pada la ilah illallah ada dua rukun, nafi dan isbat. Nafi itu meniadakan pada la ilaha, meniadakan di sini mengandung dua. Meniadakan seluruh sembahan selain Allah, bahwasannya seluruh sembahan selain Allah itu batil kalau disembah. Maksudnya penyembahan yang batil kalau eh, seseorang menyembahnya. <tuh> Dan yang kedua Meniadakan seluruh Penujuan Peribadatan kepada selain Allah Ditiadakan Menujukan peribadatan itu harus Kepada Allah saja Penujuan kepada selain Allah ditiadakan Pada la ilaha ini Jadi meniadakan Penujuan atau tujuan Peribadatan kepada selain Allah Yang kedua Meniadakan seluruh Sesembahan selain Allah Sebagai sembahan yang hak Ditiadakan sebagai sembahan yang hak Seluruh sembahan selain Allah Ditiadakan sebagai sembahan yang hak Itu rukun nafi peniadaan Rukun ifbat pada illallah Penetapan yaitu juga mencakup dua Menetapkan satu-satunya sembahan yang berhak adalah Satu-satunya sembahan yang berhak disembah adalah Allah Satu itu dan menetapkan penujuan peribadatan Hanya Dipersembahkan kepada Allah saja Jadi Yang kedua menuju, menetapkan tujuan peribadatan Yaitu hanya kepada Allah Yang pertama menunjukkan menetapkan Satu-satunya sembahan Yang berhak disembah Yang kedua menetapkan Saya ulangi yang kedua tadi yaitu menetapkan Satu-satunya tujuan peribadatan Hanya Tujuannya adalah Allah saja, nafi saja bukan tauhid, Ifbat saja bukan tauhid, nafi saja bukan tauhid, tidak ada sembahan ya bukan tauhid, atau saya menyembah Allah, saya bersaksi bahwa Allah adalah sesembahan saya itu saja tidak mau menafikan sesembahan selain Allah itu juga bukan tauhid. Maka tauhid itu harus gabungan nafi dan isbat. Mengapa persaksian seorang muslim bukan asyhadu anallah ilah saya bersaksi bahwasanya Allah itu sesembahan itu kan isbat saja. Saya bersaksi bahwasanya Asyhadu anallaha ilahuh ilahun haq. Saya bersaksi bahwasanya Allah adalah sembahan yang hak. Itu saja tidak mau menafikan, lalu sembahan-sembahan yang lain hak juga enggak? Benar juga enggak? Dia enggak mau menafikan sembahan-sembahan yang lain sebagai sembahan yang disembah secara tidak benar kalau disembah dia enggak mau seperti itu itu bukan Tauhid Tauhid itu isbat, nafi dan isbat nafi saja bukan Tauhid, isbat saja bukan Tauhid maka perhatikan kurikulum-kurikulum pelajaran agama, pelajaran agama islam pendidikan ajaran agama islam dari mulai tingkat playgroup sampai perguruan tinggi apakah yang banyak diajarkan isbat-isbat isbat saja Eh, isbat itu kan konsekuensinya apa tuntutannya? Ash-Shadu Allah ilai Llah kalau isbat, yaitu eh, cinta Allah, cinta Tauhid, cinta Ahlu Tauhid. Hmm. Juga apa? Eh, yang pertama cinta Allah, cinta Tauhid, kemudian cinta Ahlu Tauhid. Saya ganti demikian kalimatnya juga demikian benci kepada musuh Allah benci kepada lawan Tauhid, yaitu syirik itu tuntutan ispat itu seperti itu benci kepada ahlu syirik lawan dari ahlu Tauhid. makanya ulama ketika mendefinisikan Islam alaih salam nilaih bitawheed wal inqiyat alauh bita'ah wal bara'ah mina syirki wa ahlih dan berlep, dan e, benci terhadap kesyirikan dan pelakunya. itu definisi Islam Adapun pun nafi, eh, eh, tuntutan isbat tadi ya, cinta tadi, cinta kepada Allah, cinta kepada Tauhid, kemudian cinta kepada ahlu Tauhid. Tuntutan nafi adalah benci kepada musuh Allah, benci kepada syirik sebagai lawan dari Tauhid, benci kepada ahlu syirik sebagai lawan dari ahlu Tauhid. Kalau yang benci-benci tadi tuntutan apa? Nafi. Sekarang kita perhatikan kurikulum pendidikan ajaran agama Islam pendidikan agama Islam dari mulai pelatih-pelatih sampai perguruan tinggi padahal kita tahu bahwasannya namanya tawahid itu nafi dan isbat enggak bisa isbat saja enggak cukup mengajarkan tawahid itu mengajarkan akhidah yang benar mengajarkan isbat-isbat saja tapi enggak pernah mengajarkan nafi, benci enggak huh? cukup enggak huh? cukup Namanya pelajaran Tauhid Itu juga mengajarkan Cinta dan mengajarkan benci Itulah walak dan barok Tapi cinta yang benar dan benci yang benar Jadi tidak setiap Pernyataan kebencian itu Salah Bahkan setiap orang yang berakal sehat Akan mengakui Namanya pernyataan kebencian Sebagian ada yang perlu Dan harus diungkapkan Coba siapa yang enggak benci kemudian istrinya dizinai. Jangan mengungkapkan ujaran kebencian terhadap orang yang menzinai istrimu. <laughs> Ini kasih paracetamol kalau sakit berlanjut hubungi dokter. Mungkin enggak waras orang yang seperti itu. Jadi menyampaikan pernyataan kebencian itu ada yang benar dan ada yang harus. Jadi ada yang salah. Nah ini masalahnya yang salah ini yang merusak jadi yang benar pun ikut apa namanya terusak khawatirnya menyampaikan kebencian terhadap kesyirikan menyampaikan kebencian terhadap alus syirik dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam tidak melampaui batasan dan tidak mengurangi dari batasan syariat tidak berlebihan berlebi dan tidak teledor itu perkara yang diajarkan Dalam syariat Islam dan terkandung Dalam asyadu Allah Karena Mengandung nafi dan isbat Mengandung benci dan cinta Tapi yang benar gitu loh. Nah, Kalau pelajaran-pelajaran Dalam pendidikan ajaran agama Islam Yang terkurikulum Yang banyak kita dapatkan barangkali hanya Mengajarkan bagaimana cinta Allah Bagaimana cinta Islam Bagaimana cinta kebenaran Tetapi jarang mengajarkan Benci ini, benci itu, benci ini. Padahal itu dasar agama Islam, wala dan barak itu. Tuntutan dari asyhadu alla ilallah Cuman yang bikin rusak, merusak nama dakwah itu adalah adanya orang-orang yang salah dalam menerapkan wala dan barak, salah dalam bermuamalah dengan orang-orang yang non Muslim, salah dalam tidak memakai pemahaman. Asalafussoleh As tidak memakai pemahaman sahabat hmm. dalam memahami ayat tentang walak dan bara itu masalahnya di situ. Hmm. <tuh> ya <Yeah>. baik, Insyaallah <tuh> rahimahni warahmatullah sepintas sekilas maknalah ilahuloh sudah saya sampaikan sekarang kita masuk dalam yaitu dalil di sini ada lima dalil ada lima dalil insyaallah bisa lebih cepat nanti habis, uh, ya, habis apa habis duhur insyaallah bisa lebih cepat karena pendasarannya sudah saya sampaikan bahwasanya tafsir terbagi menjadi dua tafsir lafadz dan tafsir lawan nah, dari sini nanti akan kita pahami, Dalil pertama itu tafsir lafad apa lawan Dalil kedua itu tafsir lafad apa lawan Dalil ketiga tafsir lafad apa lawan Dengan memahami seperti itu kita bisa faham insyaallah Alasan pendalilan Mengapa penulis membawakan ayat ini Untuk kesimpulan judul bab Yaitu bahwa dalam ayat ini terdapat tafsir tauhid. Mana gak ada kata-kata tauhid dalam dalil itu Kok dibawakan oleh penulis dalam bab ini Nah biar gak kebingungan seperti itu kembalikan kepada model dua model tafsiran tafsir lafadz dan tafsir lawan untuk memahami alasan pendalilan penulis karena penulis dikenal oleh ulama yang lain sebagai dakiul istimbat penulis di sini ciri khasnya penulis kitab tawhid ini dikenal oleh ulama sebagai sosok ulama yang teliti dalam berdalil sehingga terkadang Orang lain tidak faham maksud dari penulis. Kok membawakan ayat ini untuk kesimpulan hukum itu. Padahal bagi yang memahaminya cukup mudah uh, <tuh> menyimpulkan dari dalilnya. Bahwasannya benar apa yang disimpulkan dari penulis di dalam judul bab. InsyaAllah 5 uh, dalil akan kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.